Selamat siang Pak Gilbert, ya, selamat siang. Iya, silakan dengan komentar i n a Pak. Iya, ini satu tindakan yang mundur ya, dan sangat disesalkan ya. Kenapa harus dilarang buku-buku i t u Iya kan, ini kan alasannya hanya dicari-cari, mengganggu ketersetiban umum. Ya buku harus ditandingi dengan buku, jangan ditutup, jangan dilarang. Ya, kan seperti gurita, i k i a situ kan dilarang. Ya kan, katanya nggak dilarang gitu. Ya kan, ini satu apa ya, pembohongan terhadap publik ya. silateh Jadi dianggap rakyat nih, selama-lamanya selama s e l a a m bodoh gitu. Tambah dilarang kan buku itu y a jadi orang tanpa penasaran, pengen cari buku itu. Ya kan, ini saya, saya rasa lebih dari masa-masa o r d e baru ya. Kalau disebutkan jumlah 20 buku yang akan dilarang. Sedangkan yang 5 buku itu sudah pasti dilarang.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 Apapun juga bisa dibicarakan Sehingga mengakibatkan Efek-efek yang bisa berubah fitnah Berupa hal-hal lain Yang bisa mengakibatkan Menghambat kemajuan dan perbezaan bangsa Saya rasa demikian Terima kasih Ya terima kasih Pak Sulistio Pak Ranto selamat siang selamat Silahkan Pak Iya saya setuju dengan pendapat p a p a t yang pertama tadi Pak Dengan Pak, siapa tadi, Pak? Gilbert b a n i b e r t ya,、iya. itu sangat brilian gitu. Kalau bangsa ini、uh, keburukan ditutup-tutupin, itu akhirnya malah akan terjadi kemunduran ke depan. <tuh> Dalam arti, kalau memang buku-buku itu benar, kenyataannya sejarah mengutir seperti itu, kenapa harus dilarang h a r u s ditutup-tutupi? Justru itu akan menjadi pelajaran anak cucu kita.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 ジェジェリトゥプナル、ジャンティトゥレス、ジャンティプリパーカン、ディミティア、オープンジャンティトゥレスランス、ジェジェジェンタンサイミー、ジャンナー、アタイスラスパティリバー。ジェジェンタンサイミー、ジャローディパーサータがバーディパータラマラファロスティカン、ディタビサーマンディタカンサイミー、 antara keburukan dan kebaikan di saat orang menjadi buruk atau b a n g s a ini buruk kita sama sekali tidak bisa melihat yang putih ataupun yang hitam baik, baik. iya, terima kasih Pak Ranto selamat s o r i ya, silakan、baik. Pak r o n t o i ya、eh, bagi saya, saya lihat ini、eh, mulai ada kekhawatiran dari pemerintah tuh, kebebasan orang-orang n -orang g terdapat n a 私たちは。 Menurut saya, kalau pelarangan seperti itu, seperti halnya kembali kepada orde baru itu, karena kan kita negara demokrasi, lamarilah kita luruskan、uh, sesuai dengan hati nurani yang penting tidak terlalu melanggar sesuai dengan hati nurani itu, gitu ya. Terima kasih, Pak Wanto, Pak Hartono, selamat sore, so siangku.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 Uh, bukan b a n g s a misalnya r a y a r a y a kecil yang tidak ngerti gitu, Bu. Sekian. Iya, terima kasih, Pak a r t o n o Silakan. s i k a n s i l a n s i l a k a Silakan. Silakan. s i a k a n Silakan. Silakan. s i a k n Silakan. s a n s i l a n g b u k u k a y a k g i t u y a a r t i n y a i n i k a n n e g a r a d e m o k r a s i l i l a k l a k a n s i a k a a k a n s a k a n Silakan. i l a k a n Silakan. i l a k a i l a k a n Silakan. Silakan. Silakan. s i l a k a i l a k e n s i a k a i a k a n s i a k a n s i l n s a k a n s a k a n s a k a n s a k a n s o l a n Silakan. Silakan. s i l a n s n s i a n s i l k a i l a Tapi, kalau ternyata begitu salah, pemerintah mengeluarkan buku putih, harusnya seperti itu di negara yang, yang mendukung tinggi、uh, HAM dan demokrasi. iya,、yeah. oke.、Okay.